Ya sudah dikasih lagu ini, sampeyan pengin nak digawe joget ngono ya. Sampeyan ngaja jotosan totosan ya Mas ya. Desa Senja jotosan ya. Nelopo terima kasih Persada, yuk cus. Lur kendangi Mas Demi bae ya. Lo tangannya baru-baru ja de la charisma.